Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala dini kullihi wa kafa bilahi shahida Asyadu ala ilahi lallahu wahdahu la sharika lah Iqraran bihi wa tawhida Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabiahum bi ihsan ila yamidin thumma ba'd Allah ta'ala fi kitabihil karim Ya ayuhal ladhina amanu taqallah Haqqa tukatih Wa la tamutunna ila wa antum muslimun Para hadirin kaum muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama kita senantiasa mengingatkan diri-diri kita untuk senantiasa bersyukur mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban seorang hamba Ketika telah mendapatkan nikmat-nikmat Allah Dituntut untuk mensyukuri Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Bahkan Allah menjamin orang-orang yang memensyukuri nikmatnya Dengan ditambahkan, dilipat gandakan dengan nikmat-nikmat yang lebih besar daripada itu Namun sebaliknya mereka orang-orang yang mengkufuri Mendustakan nikmatnya Allah Allah ancam dengan azab yang sangat pedih ya. Panjenengan sami hafal. Wa idzaa'azza rabbukum la in syakartum la aziidannakum. Dan katakanlah Rabb kalian telah mengumumkan la in syakartum. Kalau kalian mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ya. Mensyukuri nikmat nikmatnya nya ya. La pasti dan pasti akan ditambah untuk kalian. Wala ingafartum inna adzabila syadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kalian kufur, maksudnya kalian tidak mensyukuri nikmatnya Allah, justru menggunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah, ketahuilah bahwasanya azab Allah sangat pedih. Belum diadab di dunia, ya. Tapi tidak mungkin akan lepas dari azab Allah di akhirat, ya. Maka seorang muslim ya, berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang syakirin dan hamba-hamba yang bersyukur ini para hadirin sedikit ya, dibandingkan dengan hamba-hamba yang kufur hamba-hamba yang syukur ini sedikit ya. kata Allah subhanahu wa taala wa kali min ibadiah syukur sedikit sekali ya. hamba-hambaku yang mau bersyukur karena berat orang syukur ingat berat Ya, Dia harus Menggunakan nikmat yang dia dapatkan Untuk Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Maka diantara upaya syukur Para hadirin ya, Adalah seorang menggunakan nikmat yang dia dapatkan Untuk Mendekatkan diri kepada Allah Nikmat Sehat ya, digunakan untuk ibadah Kepada Allah Nikmat umur yang panjang digunakan Diisi dengan yang namanya amal soleh Nikmat harta dia infakan, dia sodahkan nikmat rumah, dia jaga, dia syukuri, ya. dan nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak. Ya. Ini hamba yang bersyukur, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dan para hadirin yang saya muliakan termasuk syukur juga, ya. syukurnya kita atas nikmat Islam, hidayah keimanan, ya. seorang hamba menjaga hidayah tadi. Ya. Termasuk kita hadirin majelis ilmu ini ini termasuk bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat Islam ya. atas nikmat iman yang Allah limpahkan kepada kita yang Allah anugerahkan kepada kita semua berupa nikmat iman tadi bahkan disuruh bergembira dengan nikmat agama Islam ini ya Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yasma'u Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan oleh Muhammad. Dengan keutamaan Allah, dengan agama Islam yang hak. Warahmatihi dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. ya yafrahu, Hendaknya dengan demikian itu kalian gembira. Merasa gembira, merasa bangga dengan nikmat yang Allah berikan berupa Islam. Berupa keimanan, berupa agama yang lurus, agama yang hak. Itu lebih mulia daripada harta benda yang dikumpulkan oleh manusia ya. Hanya sayangnya para hadirin Kebanyakan dari manusia itu Menyoroti dunia dari sisi materialisme ya. Jadi yang diukur itu hanya apa? Hanya perkara dunia saja ya. Dia tidak memikirkan yang namanya akhirat Untung ruginya itu dunia kalau mungkin panjenengan seorang karyawan ya di perusahaan atau di sebuah pabrik terlambat gajinya dipotong gitu pak ya kira-kira ya. berani terlambat atau sengaja terlambat tidak pak emaneman ya, -eman, ya kalau terus terlambat dipotong terus ya, gajinya separoh ya so misal gajinya sejuta lima ratus jadi tujuh ratus lima puluh karena sering terlambat tapi giliran perkara yang namanya agama perkara akhirat terlambat nggak merasa apa? nggak merasa rugi. Ya, Misal panjenengan sholat jamaah, ya kalau telat merasa rugi nggak pak? <tuh> harus rugi pak ya. Tapi sering telat, ya sini kau baru datang, baru baru maksudnya baru berangkat, baru wudhu, ya itu contoh, contoh kasus pak. Dan contoh-contoh yang sangat banyak. Ketika perkara dunia dia tidak terima, ya. Tapi ketika perkara agama, perkara akhirat, ya tidak merasa rugi. Ya. Ini kebanyakan dari manusia. Ketika ada tetangganya, misalnya sukses masalah dunia, ya setiap hari hanya apa? Hanya bisanya iri saja. Ya. Iri terus, kok dia bisa sukses ya? Kok saya tidak bisa sukses? Oh ini sudah bisa beli mobil? Aduh saya masih punya motor saja. Ya. Terus, hanya seperti itu saja. Tidak. Ya. Dia hanya memandang ke atas. Ya. Bahkan ketika saudaranya tadi berhasil dalam perkara dunia. Dia marah-marah dalam hatinya. Ya. Itu yang namanya hasad. Hasad itu adalah apa? Seorang merasa benci ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Itu hasad pak. Hanya semata-mata benci. Apalagi kalau saya punya keinginan apa? Nikmat tadi hilang dari saudaranya ya mudah-mudahan jadi bangkrut jadi kere lagi semisal waliyutu bilang itu lebih-lebih semata-mata benci semisal saudara kita bisa beli motor yang bagus semisal ya, biasanya pakai motor yang teketek pak ya. ya dikasih rezeki usahanya lancar bisa beli motor yang keres ya yang nyaman ya oh sakit hatinya dia ya, ya jangan seperti itu tapi seorang mukmin merasa gembira ketika saudaranya mendapatkan apa? kebaikan. Ya, jangan dia merasa hasad. Karena rezeki Allah itu sudah Allah baikkan, tidak ada yang mungkin apa? meleset. Sampai-sampai dikatakan para ulama dahulu seandainya seorang itu lari, ya, dari rezekinya seperti larinya dia dari kematian, pasti mendapatkan rezekinya tadi. Ya. kita enggak pengen dikasih rezeki nih, sudah saking banyaknya harta. Lari sampai ya sudah pasti dikasih ya, jadi jangan khawatir perkara apa dunia kata Allah Subhanahu Wa Taala wa'amur ahlaqabis salati was tabir alaih ya kemudian setelah itu Allah mengatakan ya, nah nurzukhum iyahu wa wa iya hum ya. e, perintahlah oleh kalian ya soapa namanya keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabar, terus perintah dan terus melakukan sholat Ya. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, ya, disebutkan setelahnya bahwasanya aku telah memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka keluarga kalian, anak-anak kalian. Yang di sini diambil pelajaran para hadirin, yang mengenai perkara dunia itu sudah Allah cukupi masing-masing kita. Bahkan sebelum Allah menciptakan kita, ya. ,000, 50 ribu tahun yang lalu ya, Sebelum Allah menciptakan Langit dan bumi Sudah Allah tulis takdir seluruh makhluknya Bahkan ketika seorang Hamba akan lahir ke dunia ya, Ketika sudah Dalam kandungan ibunya Sudah 4 bulan Allah tiupkan ruh padanya Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Untuk mencadat ya, Rizkinya Mencadat Bikat birizkihi wa ajalihi Ya Wahamalihi wasakiyun al sa'idun, ya, untuk mencatat apa namanya, rizkinya, ajalnya, amalannya, dan juga apa dia menjadi hamba yang eh, sema apa namanya selamat atau hamba yang sengsara. Artinya sudah Allah jamin ya, perkara dunia ini. Namun terkadang manusia masih khawatir, ya. khawatir kalau dunianya apa sengsara. Tapi tidak merasa khawatir, tidak merasa takut kalau akhiratnya apa? Sengsara. ya Iya, Pak. Ya. Buktinya apa? Ya, buktinya manusia itu ngejarinya dunia, terus akhiratnya dia lupakan. Ya. Kalau dia benar-benar khawatir akhiratnya, ya, justru dia apa? semangat ibadahnya. Ya. Dunia itu sudah dijamin oleh Allah, akhirat belum Allah jamin. Masing-masing ya. kita harus bersemangat untuk beribadah. Ya. Bersemangat untuk beramal soleh. Maka adanya majelis ilmu ini sebagai upaya para hadirin. Upaya menjaga diri-diri ya, kita untuk menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Ya. Menjadi hamba-hamba yang senantiasa ingat akhirat. Ingat kampung halaman. Itu Pak ya. Karena kita itu bukan uh, penduduk bumi yang selama-lamanya. Tapi kita akan berpindah dari dunia ini ya, menuju yang namanya akhirat. Para hadirin jamaah uh, yang kami muliakan, mungkin juga saya tadi disampaikan oleh uh, panitia tadi uh, baru pernah apa namanya melaksanakan Qurun nazilah ya baru pernah di sini pak ya, panjenengan baru pernah di sini atau sudah di mesin-mesin yang lain? Baru pernah pak ya, ya. pikir saya itu sudah sering ya, di sholat sholat lima waktu, ya. jadi saya tadi minta maaf tidak memberitahu kepada para jamaah kalau akan e, mengadakan kunut nasdileh. Ya. Sebenarnya sudah lama pak, <tuh> himbauan dari pemerintah kita, pemerintah e, Republik Indonesia melalui Kemenag Kementerian Agama sudah menghimbau sekitar ya, dua pekan atau tiga pekan yang lalu menghimbau kepada kaum muslimin, ya di Indonesia ini secara khusus untuk e, mengadakan kunut nazila, terkait ya. apa? itu terkait dengan saudara-saudara e, kita di Myanmar sana, di Burma sana, di Myanmar, di Burma, tempatnya di suku Rohingya dan yang lainnya, itu kaum muslimi di sana, ya, di bantai, dimusnahkan, ya, sebagian mereka dibakar hidup-hidup, ya, oleh e, apa namanya e, aparat pemerintah atau aparat e, apa namanya TNI sana gitu ya, dengan bekerjasama dengan apa namanya kaum Buddha, ya, dari kalangan orang-orang Buddha ini, orang-orang kafir yang ingin menghabisi ya yang ingin memberangus seluruh penduduk Muslim di sana ya. dibakar perkampungan mereka sampai habis dihabisi pula ya kaum Muslimin ya sebagian yang laki-laki ditawan ya di apa namanya e, siksa bahkan tadi sebagian lagi ada yang di, dikumpulkan satu tempat kemudian dibakar ya hidup-hidup ya dan sampai sekarang terus seperti itu ya maka pemerintah kita sebagai bentuk apa namanya sebagai bentuk persaudaraan kita ya peduli kita kepada kaum muslimin di sana ya minimal mendoakan dalam apa dalam salat-salat kita bahkan pemerintah kita secara langsung ya memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengadakan ya kunut nazilah itu kunut doa kunut itu sebelum apa namanya salam setelah ruku kemudian i'tidal setelah itu membaca doa qunut tadi ya, namanya qunut nazilah ketika ada satu kejadian yang besar ya ini sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengadakan qunut nazilah selama 30 atau 40 hari ketika sahabat sahabatnya dibantai oleh orang-orang yahudi orang-orang musyrikin ketika itu ada sekitar 50 sahabat ya yang ahli membaca Al-Qur'an Ya, yang pandai membaca Quran, penghafal Quran, ya, datang di sebuah tempat namanya e, Bir Maunah, kemudian sampai sana dibantai oleh orang-orang tadi, orang-orang ya, Yahudi atau yang lainnya. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan, ya, mendoakan supaya apa? Allah menghancurkan ya, kaum tadi. Ya, sebagaimana kita tadi mendoakan, ya, mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong saudara-saudara kita di rahin sana di buru sana dan juga supaya Allah Subhanahu taala menunjukkan ya kepada kaum muslimin dan sana ya, tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan kepada mereka orang-orang yang dolim tadi, kaum kufar tadi yang kejam tadi ya, azab yang pedih ya, di dunia sebelum di akhirat. Ini dianjurkan. Jadi monggo terkhusus pada para takmir ya, para Imam-Imam masjid untuk bisa mengamalkan. Ini di solat solat fardu, ya. solat solat fardu, dari solat subuh, ya. solat apa namanya, duhur, solat asar, solat maghrib, solat isya. Ini dianjurkan. Setiap apa, solat fardu, bukan solat, bukan solat sunnah, solat fardu. Dan tempatnya tadi eh, sebelum salam, dia apa namanya, setelah ruku, iktidal, kemudian setelah itu berdoa tadi dengan membaca kunut nasira tadi yang sempat kita baca tadi ya dan diamini oleh para jamaah. diaminkan oleh para jamaah. dengan mengangkat tangan ya seperti itu ini himbauan dari pemerintah kita maka sebagai rakyat ya kita sebagai kaum muslimin sebagai rakyat Indonesia ya mematuhi ya ataupun melaksanakan perintah dari umara kita dari penguasa kita ya, untuk melaksanakan apa namanya? 코로나 sila tadi. Karena perkara yang baik ya, kebaikan untuk kaum muslimin, ya, kepedulian kita, ya, kepada kaum muslimin di buruh Burma sana, ya. Kalau dibandingkan, ya, kita dengan mereka ujiannya tidak ada apa-apanya. Ujian kita mungkin hanya masalah dunia, Pak, ya. Kok sampai sekarang belum bisa beli mobil, paling itu, Pak, ya. Sampai sekarang belum bisa bikin rumah yang bagus. Baru-baru mereka merasakan seperti itu. Mereka hidup tenang tinggal saja apa? Tidak mereka rasakan ya. dikejar, dibantai, dibakar hidup-hidup, disiksa setiap harinya seperti itu. Itu berapa tahun? Ya, berapa tahun dari tahun 2012 kalau tidak salah sempat ada yang mengungsi uh, ya, mengungsi uh, ke Aceh ada sebagian kaum Muslimin Rohingya yang tinggal di sana sampai sekarang. Ya. Berlanjut sampai hari ini ya tahun 2016 akhir masih dibantai oleh mereka ya ini karena apa khawatiran yang muncul dari tokoh-tokoh e, Buddha tadi mengkhawatirkan kalau negaranya mereka jadi negara seperti Indonesia ya Indonesia dahulu itu e, kebanyakan e, agamanya dari agama apa agama Hindu Buddha gitu pak ya ya Hindu Buddha tapi setelah Islam masuk Ya Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Hidayah dari Allah Dibawa oleh orang-orang Arab dan yang lainnya Kemudian masuk Indonesia ya Semakin banyak yang Kenal ya, Semakin banyak tertarik dengan agama Islam Yang penuh rahmat tadi Kemudian menikah dengan pribumi dan seterusnya Sampai menjadi Banyak kaum muslim Bahkan menjadi mayoritas ya Penduduk Indonesia itu muslim ya. Makita walhamdulillah Lahir langsung dalam apa? ya kondisi muslim ya karena sudah dari nenek moyang kita seperti itu itu sebuah nikmat yang sangat besar mereka khawatir ya kalau dibiarkan ya mayoritas Islam ini akan semakin berkembang akan semakin banyak bisa menguasai negara mereka itu diantara khawatirannya belum lagi memang seperti itu kebencian apa mereka orang-orang kafir kepada kaum muslimin ingin dihabisi ingin di apa namanya musnahkan kaum muslimin itu sebagaimana orang Yahudi dan orang Nasara. Allah mengatakan tentang mereka ya. Wala antardu Yahudi wal Nasara hatta tattabi 'amillatahum ya. Tidaklah ridho Yahudi ataupun Nasrani sampai kalian itu mengikuti agama mereka. Mengikuti cara-cara mereka, mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Kalau tidak mau masuk ke dalam agama Nasara dan Yahudi tadi ya enggak masalah. Yang penting apa? perilakunya itu seperti perilakunya mereka kebiasaannya seperti kebiasaan mereka Amalannya seperti amalan mereka ya. Ini e, menipako muslimin ya. Mungkin secara identitasnya muslim Tapi secara amalannya apa? Mengikuti mereka Orang-orang Yahud Orang-orang Nasor Ini juga musibah ya. Obatnya dengan apa? Obatnya dengan yang namanya ilmu ya. Dengan iman Seorang akan bisa apa? kembali ke agamanya menjadi seorang Muslim yang percaya diri dengan agama Islam yang dia anut. Tapi kalau tidak dengan ilmu, ya, maka kaum Muslimin kebanyakan terbawa oleh pemikiran-pemikiran mereka. Ini sedikit e, tambahan ya, karena tadi saya tidak tahu ya para jamaah belum biasa melaksanakan nazilah. jadi saya nggak sampaikan di awal. Ya sekaligus nanti bisa dipraktekkan oleh imam di sini, gitu ya Mas ya, dipraktekkan di solat-solat fardu. Dan para jamaah jangan kaget, Pak ya. Ini himbuan langsung dari pemerintah kita. Jadi bukan uh, ngada-ada ya. Belum lagi dalam syarat Islam memang dicontohkan oleh Nabi S.A.W yang namanya kunut nazilah ya. Kalau masjid brikung nggih, Pak nggih. Kalau bisa ya disampaikan ke takmir ya. Ini himbuan dari pemerintah kita ya. Niscaya tidak wajib ya. Sah enggak kalau salatnya tanpa kunut nazilah? Ya, sah saja. Hanya termasuk sunnah. Kemudian yang kedua sebagai bentuk apa? Bentuk ketaatan kepada pemerintah kita. Pemerintah kita menganjurkan supaya kurna dan ya sudah dilaksanakan. Itu juga perkara kebaikan ibadah buat kita mendoakan saudara-saudara kita di luar di Burma sana, ya di Rohingya sana, ya ini dilaksanakan. Ya, nanti terutama imam-imam, ya e, kalau Jumat tidak, kalau khutbah Jumat itu tidak, tidak dilaksanakan ketika salat Jumat. Namun berdoa di sela-sela khutbah Jumat tadi, ya. Ini khusus untuk salat Jumat. Salat Jumat tidak apa menggunakan kunut nazilah. Tapi di sela-sela ya khotbah Jumat tadi berdoa untuk mereka. Baik, ini uh, tambahan faedah dari kami <tuh> terkait dengan kunut nazilah. Mudah-mudahan bisa diamalkan para hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan di kesempatan mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait dengan pembahasan risalah Fadlul islam risalah yang berjudul keutamaan islam ya. sering kita sampaikan kenapa kau seorang muslim perlu belajar agamanya ya. karena agama yang dia anut sebagai pedoman hidupnya ini ya Maka dia harus tahu apa yang diajarkan oleh agamanya, bagaimana ter terkait dengan apa, e, kutaman-kutamaannya supaya semakin semangat dalam beragama, semakin percaya diri dia dalam meluk Islam. Ya, saya tadi singgung sebelumnya, kebanyakan kaum Muslimin mereka tidak percaya diri dengan, dengan Islam, ya, merasa tidak suka dengan Islam ya. karena tadi tidak mengetahui haikat agama yang dia anut. Ya. Akhirnya apa? Ketika ada orang yang mengamalkan Islam dianggap perkara aneh. Ya. Namun ketika mengamalkan amalan-amalannya non Islam, non Muslim perkara biasa. Yang laki-laki ya pakai anting-anting. Ya. Banyak pak ya, pakai suwang gitu pak? Itu bangga sekali. Ya. Kurang satu suwang, kalau kurang bagus dua sekalian. Itu ya. Yang laki-lakinya pakai apa? Kalung emas. Ya, biasa dan bangga, belum lagi yang bertapau di pinggir jalan itu kesana kemari, ya, dibuka bajunya, kalau di baju sulit, ya, karena kadang naik motor pakai jaket, sudah tapau sekarang di kaki terkelihatan, ya bayar, ya, itu muslim kebanyakan, ya kan? Tapi merasa percaya diri dengan seperti itu, tapi ketika ada seorang pemuda seorang muslim yang dia semangat, ya, mengamalkan agama, ya, pakai baju koko sarungan diketawain pak hmm. mau pengajian di mana ya. padahal pakai ini orang muslim seperti itu sehari-hari habis sunatan apa gimana itu ya. ya karena ya dimaklumi saja dimaklumi memang seperti itu keadaan kebanyakan manusia sudah meninggalkan agamanya ya baik maka kita orang-orang yang diberikan hidayah Bersemangat untuk mempelajari agama Islam. Di antaranya ini. Dan mempelajari Fadilul Islam. Kota Islam. Bab yang selanjutnya. Dari risalah yang kita baca. Bab mengenai. Maja'a fil khuruj. Anda wal Islam. Bab terkait dengan apa? Keluar dari pengakuan Islam. Bab terkait dengan apa? Orang yang mengaku muslim. Namun dia telah keluar dari. Islam ya. Ini terkadang tidak tahu ya. tidak merasa usahanya oh, Islam kok, ternyata amalannya apa? Keluar dari Islam. Dibacakan atau dibawakan oleh penulis Rahimahullah ayat ya dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Dalam surat Al-Hajj ayat 78. Wa qawluhu ta'ala tadi disebutkan dalam firman Allah taala wasammakumul muslimina ya. min qoblu wa fi hadha dia lah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menamakan kalian, ya, siapa kalian? yaitu orang-orang sebelum Islam, sebelum datangnya Nabi Muhammad s.a.w. dari kalangan para rasul ya. menamakan kalian, yaitu orang-orang e, dari kalangan para rasul ya, dan kaumnya yang taat kepada mereka, sebagai muslimin sebagai orang Islam min qoblu sebelumnya ya wafiyada dan umat Islam sekarang ini jadi jangan merasa pak e, minder jangan merasa malu ketika saya itu seorang Muslim bahkan disebutkan dalam ayat yang lainnya fasihad maka persaksikanlah di antara muslimin kami adalah apa orang Muslim persaksikan maksudnya apa seorang Muslim itu percaya diri dengan keislamannya seperti ini loh orang Islam ya seperti itu ayat ini ya menerangkan terkait dengan apa penamaan seorang muslim ya bahwasanya muslim itu adalah apa seorang yang bertauhid seorang yang dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agamanya para nabi dan rasul jadi seluruh agama para nabi dan rasul agamanya apa Islam ya terus kok ada apa namanya Yahudi, ada Nasrani, terus ada apa lagi? Eh? Majusi semisal, itu bagaimana? Ya. Kalau ditanya, ya, Islam itu ya adalah bertauhid kepada Allah, yang disebutkan di sini. Alistislamu lillahi bitauhid walinqiyadullah bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini yang namanya Islam. Maksudnya apa? Islam itu adalah agama tauhid. Agamanya para nabi dan rasul. Ini Islam yang bermakna umum, Pak. Tapi kalau Islam yang bermakna khusus yaitu Islam ya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak pertentangan. Kok njenengan mengatakan eh, Nabi Isa itu Islam, Nabi Musa itu apa? Islam, Nabi Nuh itu Islam. Dari mana? Nabi Ibrahim itu Islam, ya. Allah yang menamakan sendiri. Kalau katakan di sini, huasama kumul muslimin, ya. dialah Allah yang telah menamakan kalian, ya sebagai apa? Orang Muslim. Tapi Muslim yang maknanya apa tadi? Maknanya luas, yaitu seorang yang beribadah kepada Allah dengan mentahtkan Allah Subhanahuwataala. Kalau di zamannya Nabi Nuh, ya harus ikut dengan sreyatnya Nabi Nuh. Itu dikatakan orang Islam. Di zamannya Nabi Musa, sarannya siapa? Nabi Musa. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim. Nabi Isa dengan siapa? Nabi Isa. Ketika itu itu dikatakan muslimin. Iya, yeah. maksudnya apa? Mereka mereka yang mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, mengikuti rasul yang diutus kepada mereka. Adapun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan Islam kecuali siapa? Orang-orang yang mereka mengikuti ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Musa hidup ya, itu wajib untuk mengikuti siapa? Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa nanti uh, turun di akhir zaman ya, Allah turunkan di akhir zaman ya, mengikuti syariatnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Panjenengan Enggak apa namanya enggak bingung, Pak. Muslim e, secara umum dan muslim secara khusus, Islam secara umum dan khusus. Enggak bingung, Pak. Pahamin saya loh kalau secara umum tadi itu agama tauhid, agamanya para nabi dan rasul. Tapi Islam secara khusus itu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <tuh> Maka dikatakan di sini, bab ini ya, bab terkait dengan keluar dari Agama Islam, pengakuan Agama Islam. Ya. Di sana ada orang-orang yang menamakan diri sebagai Muslim, ya, tapi sudah keluar dari Islam. Apa sebabnya? Anahu yartakibuna kidon min nawakidil Islam, fayadunu anahu muslimun wa huwa hiru muslimin. Ya, apa maksudnya? Maksudnya di sana, ya, ada orang-orang yang mengaku sebagai Muslim, ya. Ketika ditanya apa agamanya panji dengan pak, saya muslim, Islam, ya. Tapi apa? Ternyata dia keluar dari Islam, ya, karena berbuat, mengamalkan salah satu apa? Salah satu pembatal dari pembatal Islam. Islamnya batal, ya. Akhirnya dia bukan seorang muslim lagi. Tanpa dia sadari, tanpa dia merasa, ya kalau dia telah keluar dari Islam, ya. Maka eh, banyak para hadirin, <tuh> banyak yang namanya pembatal pembatal Islam. Ya, sebagaimana kalau panjenengan wudhu pak ya, ada pembatal pembatal apa? Wudhu. Saya tanya ke para hadirin, kalau seorang wudh berwudhu, ya wudhunya batal, sah nggak sholatnya pak? Diterima nggak sholatnya? Yakin pak ya? ya? Terus bagaimana kalau ada seorang Muslim, ya batal Islamnya, diterima nggak Islamnya? Tidak diterima. ya, Namun, jangan sekali-kali memponis, oh kamu keluar dari Islam. Ya, jangan. Itu pembahasannya sangat panjang. Tidak boleh bermudah-mudahan, oh kamu kafir keluar dari Islam semata-mata apa. Berbuat salah satu ya pembatal keislaman. Ya. Jangan seperti orang-orang khawarij. Seperti orang-orang teroris. ya, Seperti orang-orang ISIS yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Bentar-bentar ya. kafir. Bid'ah kafir misalnya. Ya, nggak seperti itu, ya. Namun dengan apa? Dengan yang namanya ilmu. Tidak sembarangan, asal mengkafirkan. Di antara pembatal pembatal Islam, ya, sudah pernah disampaikan belum pak? Pembatal Islam? Ya. Ada yang tahu pak? Hafal semuanya pak ya? <tik> oh belum pernah pak? Ya, <tik> pembatal Islam itu banyak. Ya, ini disebutkan dalam Al Qur'an, dalam hadis. Ya, mengenai pembatal Islam. Di antara pembatal Islam yang paling besar ya, adalah syirik, ya, syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ini para nabi dan rasul berdakwah untuk memerangi kesyirikan. Ya. Karena apa? Karena syirik itu merupakan dosa besar yang paling besar. Ya. Kalau orang meninggal dalam keadaan berbuat syirik, ya, pasti dia masuk neraka. Inna humayyusibillah. فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلِهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَهُ مُنَّرَ yeah. وَمَلِذَلِمِنَ مِنْ أَمْسَرَ Barang siapa yang dia berbuat syirik kepada Allah Artinya dia beribadah kepada Allah Tapi masih beribadah kepada selain Allah Atau dia berdoa kepada selain Allah Ya yeah. Dari perkara-perkara syirikan tadi Maka Allah haramkan dari surga Dari al-jannah Dan tempatnya dia di mana? Di neraka Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zolim Ya yeah. Kenapa kok dikatakan syirik itu dosa yang paling besar? Ya, karena itu berhubungan dengan haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau orang berzinah, waliyadzibillah, orang mencuri, ya, orang minum khomer, itu dosanya lebih ringan dibandingkan dosa apa? Syirik. Orang minum khomer dibandingkan seorang yang apa? E, berdoa kepada orang-orang e, soleh, semisal, minta-minta kepada kuburan, itu lebih besar dosanya orang yang meminta-minta kepada orang selain tadi. Ya. Kenapa? Karena dia telah ya memalingkan ibadah yang khusus bagi Allah dia palingkan kepada selain Allah. Adapun orang yang minum khamr itu dia tahu kalau dia itu berbuat dosa. Tapi terkalahkan oleh hawa nafsunya. Walaupun sama-sama dosa besar. Tapi kalau syirik dosa besar yang paling besar, ya. Maka pembatal Islam yang terbesar yaitu apa? Syirik, ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-16 Inallaha layahfiru ayyishrakabihi wayahfiru madu nadali kalimah yasha ya. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa apa? Dosa syirik ya. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik ya, bagi orang yang Allah kehendaki Dan syirik itu bentuknya sangat banyak Ya yang terkadang seorang tidak menyadari ternyata dia telah berbuat syirik saya semakan tadi seorang yang dia berdoa kepada selain Allah minta kepada selain Allah beristihosa kepada selain Allah menyembelih untuk selain Allah syirik akbar Ya, yang bisa mengeluarkan seorang dari keislaman hati-hati ya. sangat banyak yang namanya bentuk-bentuk syirik tadi ya Pembatal yang lainnya dari pembatal Islam ya sebelum kita lanjutkan yaitu seorang yang apa menjadikan antara dia dengan Allah ada yang namanya perantara-perantara. Oh ini merebak di masyarakat bahkan sebagai kebiasaan masyarakat ya. Apa itu? Menjadikan perantara-perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengampunan, Pak, Pak, ya. Kalau ada yang nanti tersinggung, ya. Ini bukan saya menyalahkan, tapi Allah yang menyebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi Nabi Muhammad s.a.w. menyebutkan dalam hadis-hadisnya yang sahih, ya. Terkait dengan pembatal keislaman yaitu seorang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara, ya. Ada, apa? perantara. tau perantara Pak? ya semisal ini pak ya, saya mau ketemu sama pak, pak siapa pak bupati gitu pak ya. ya kalau ketemu jangan, ketemu langsung bisa. Ya. kalau pak bupati kalau enggak pas ketemu di masjid, ya sulit. kalau pas di masjid sih, ya mudah saja. mau kepanggil pak bupati, ya kalau di masjid mungkin bisa. tapi kalau pas di kantor itu, masya allah, ya harus lewat apa? prosedur gitu ya, jalur-jalur khusus. lah itu butuh apa? perantara kan gitu pak ya butuh perantara untuk bisa ketemu sama pak bupati tadi ya tapi kalau ada orang menyamakan ya Allah subhanahu wa taala dengan makhluk ya disamakan oh saya kan orang rakyat biasa gak mungkin bisa ketemu sama pak bupati kalau tanpa apa perantara sama saya itu orang yang banyak dosanya ya banyak bermaksiat kepada Allah gak mungkin saya langsung minta kepada Allah mintanya kepada siapa minta kepada selain Allah supaya didoakan kepada Allah. Ini letak kesyirikan, syirik akbar, Pak. Bahkan termasuk apa? Termasuk yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. dan ini yang terjadi yang termasuk kesyirikannya mereka orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Itu kesyirikannya ini, Pak. Ya, ketika mereka ditanya ya. Mereka ditanya Ya. Kenapa kau kalian menjadikan berhala-berhala tadi, orang-orang ya. sholat tadi, kalian berdoa kepada mereka, wala dina tak hauduming dunihi aulia, ya. dan orang-orang yang mereka menjadikan wali-wali, ya. kita meyakini adanya wali-wali Allah, Allah wali -wali. Ya. memiliki wali-wali, memiliki namanya orang-orang hamba-hamba yang Allah cintai, ya. tapi wali-wali Allah itu tidak mesti harus apa? Bisa terbang gitu Pak ya. Wali Allah itu tidak apa apa namanya, bisa berjalan di lautan. Ya. Bisa apa lagi Pak? Ya. Menghilang. Ya. Itu bukan seperti itu ciri-cirinya. Tapi ciri-cirinya wali Allah itu apa? Ya, Apa ciri-cirinya? Iman dan taqwa. Ketika Allah sebutkan ya, uh, ala inna awliya Allah la khaufun alihim walahum yahzanun ketahui Wali-wali Allah. Ya. Tidak ada bagi mereka yang namanya rasa takut. Tidak pula apa? Mereka bersedih. Allah sebutkan setelahnya. Ya. Walladzina amanu wakanu yatakun. Mereka itu orang-orang yang beriman. Lagi apa? takwa. Ini walinya Allah. Ya. Kemudian disebutkan di sini. <tuh> Kembali ke kisahnya orang-orang musyrikin Quraish. Ya. Dahulu ketika mereka menyembah kepada berhala. Minta kepada apa kuburan orang-orang soleh menurut mereka. Yeah. Ketika ditanya, kok kalian minta kepada uh, kuburan orang soleh tadi? Yeah. Jawabannya mereka apa nak mana abduhum illa ilallahi ilallahizulfa. Ini jawabannya persis di zaman kita mak. Kita itu tidak beribadah kepada mereka. Usah saya enggak nyembah kepada penghuni kubur tadi kok. Saya enggak apa namanya langsung minta kepada penghuni kubur tadi. Ya. Terus kenapa? Ya. Mereka menjawab ya. ilah liyukar ribuna ilahulohi Kecuali hanya supaya mereka, ya, penghuni kubur tadi, wali-wali ya. tadi ya. itu mendekatkan kita ya, kepada Allah Subhanahuwataala dengan sedekat-dekatnya. Kami ini orang banyak dosa, banyak maksiat. Ya. Maka enggak pantas minta kepada Allah minta perantara ini letak kesirikannya orang-orang musyrikin mereka menjadikan perantara-perantara ya untuk beribadah kepada Allah dan ini kesirikan para hadirin jangan disamakan Allah seperti apa seperti makhluk jangan disamakan Allah seperti raja dunia ya tidak sama ya. Allah mengatakan sendiri dalam Alquran ya udhuni astajib yeah. lakum Berdoalah kalian kepada-Ku niscaya akan apa? Aku kabulkan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'ibadati sayadkhuluna jahannama madhkhirin. Orang-orang yang sombong dari beribadah kepadamu, berdoa ah kepadamu. Itu mereka apa? Akan dimasukkan ke dalam neraka, jahannam dalam keadaan hina. Ya, yang artinya ketika panjenengan minta tidak butuh apa? Perantara. Langsung minta kepada Allah, jangan minta kepada perantara-perantara tadi. Mungkin kalau saya dulu boleh cerita ya ketika saya kecil ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mau ujian gitu Pak ya ujian apa namanya e, sekolah atau mau sunatan Pak, ya. diajak sama orang tua kita ke kuburan untuk apa Pak minta kepada kepada mbah-mbah kita jangan ngalami Pak ya itu kasihirkan Pak ya Minta kepada penghuni kubur tadi... Ya Mbah... Niki... Uh, wayahe Ajeng... Sunat... Orang Sepit... Ya. Niki... Mugi-mugi dilancarkan... Oh... Ya. Oh... <laughs> ya... Seperti itu... Itu kesirikan Pak... Ya... Itu yang namanya apa? Kesirikan... Bahkan syirik akbar... Atau datang lagi... Mbah ini... Uh, lagi sulit mencari jodoh, ya, mudahkan supaya bisa apa? E, dimudahkan jodohnya. minta kepada Allah, mbah, ya, ya kepada tadi, ya, supaya minta kepada Allah. ini bentuk apa persyukuran. bahkan termasuk yang bisa mengeluarkan seorang dari apa keislaman, ya. ini uh, perkara yang sangat berbahaya. namun apa menyebar merebak di tengah-tengah masyarakat. kita tidak menyalahkan, ya Jangan sampai ada yang mengatakan oh berarti tidak boleh ziarah. Yeah. Ya, yeah, ya ziarah yang seperti apa? Ziarah kubur disyariatkan. Yeah. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Quntu nahaitukum an aziyatil kubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dahulu ya, yeah. kami melarang dari apa? Ziarah kubur. Ya. Yeah. Tapi sekarang ziarahlah. Kenapa? Karena pada ziarah tadi terdapat apa? Mengingat kepada kematian. Dengan syarat ya ziarah kubur itu yang pertama meniatkan untuk mengingat kematian. Yang kedua mendoakan apa? Mendoakan mayit. Ya, kalau sekarang kebalik Pak ya. Minta doa gitu kan? Iya, di sana enggak tahu seperti apa, minta doa supaya diberikan jodoh, kelancaran rezeki dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga tidak boleh ada unsur apa? Syadur rihal yaitu seorang mengadakan perjalanan dari sebuah tempat ke tempat lainnya untuk apa? untuk ziarah tadi. ya ziarah cukup di tempat-tempat kita. itu pun tidak apa namanya diadakan rutin. oh hari eh, malam Jumat Kliwon semisal ziarah ke kuburan jangan. ini juga nggak boleh. ya sesekali. ya ketika mengantar jenazah itu sekalian ziarah kubur. ya mengingatkan kematian itu boleh. ya. namun yang dilarang tadi ketika seorang e, Meminta kepada penghuni kubur tadi, bahkan termasuk apa? termasuk syirik, ya, syirik akbar. Sebagaimana siapa ya, e, amalan yang mereka orang-orang miskin kurash, ya. sudah habis waktunya pak? sudah habis? Eh Oh tiga menit lagi. dilanjutkan atau ada pertanyaan pak? Ah, Silahkan. Mana yang mau tanya? Mau orang mendoakan di apa? Dia doa sama kalau dia. Iya, ya ya. boleh, Pak. Boleh kan? Boleh. Iya. Ah itu. Penerbukan. Ya musik. Ya. Boleh enggak membersihkan? Ya, boleh saja. Iya, boleh saja membersihkan kemudian memintakan di situ. Ya, namun kalau sampai membaca Quran di situ enggak boleh. Ya, eh, nggak boleh. Karena Quran itu tidak dibaca di kuburan. Quran itu tempatnya di tempatnya dibaca di rumah, di masjid-masjid. Ya, boleh. Jadi boleh mendoakan. Ya, sama-sama. Tapi yang lebih abdul lagi mendoakan uh, setiap saat. Ya, setelah selesai solat itu pak ya. Robi firli, wali-wali tayyawarham huma, kamarobai Itu sebagai seorang anak seperti itu. Namanya berbuat baik, berbakti setelah orang tua itu. Meninggal, boleh pak jawabannya Ya, ya gak boleh tadi Minta ke situ supaya Lancar rejeki Minta apa, supaya lulus ujian Atau minta-minta yang lainnya Apalagi sampai keluar dari daerahnya Ya Ke tempat-tempat yang jauh tadi Nanti saya rehatkan Silahkan Mas Oh ya. Ya bisa nanti mas ya, dicatat, ya. Atau mau saya diketikkan, sahara? Dicatat gitu. Ya, lihat prakteknya, ya. Atau demo praktek, mas masih? Ya diperaktekan, ya. Yang intinya doa-doa bukan doa-doa minta kepada diri kita. Ya, Alhamdulillah, Bismillah, itu bukan seperti itu yang namanya kunazilah itu mendoakan ya untuk keselamatan apa? kaum muslimin sebagaimana bisrailullah mendoakan keselamatan atau kebaikan untuk sahabat-sahabatnya yang dulu dibantai, dibunuh ya, dimasukkan ke dalam sumur tadi, Firmauna tadi. Dia mendoakan ya. Kemudian beliau mendoakan laknat, kejelekan bagi orang-orang yang berbagolim tadi sebagaimana kita. Ya, Allahumma Allahum bangsur ikhwanal muslimina mustad'afina fi hurma ya. Ya Allah tolonglah Saudara-saudara kami, ya kau Muslimin yang mereka apa Mustad'afin yang mereka lemah terdolimi, ya di negara Burma sana Rohingya sana, ya kemudian doa lagi. Allahumma alaihi wa adaika adai Allahumma ya Allah, ya apa namanya alaihi wa wajib atasmu untuk apa? Untuk memberikan uh, azab kepada mereka terhadap musuh-musuhmu musuh-musuh agama. Orang-orang ya, kafir. Alhamdulillahihim ya, fa inna humaleyuzul nak dan terus dari doa-doa pak konu tadi. Yang intinya doa kebaikan, ya, keselamatan untuk kaum muslimin di sana dan doa pak doa kehancuran, kebinasaan untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang berbagi tadi. Itu isinya. Ya. Walaupun ya ditambah doa-doa yang semakna dengan itu pak. Ya yang semakna dengan doa-doa tadi. Ya, tapi bukan mendoakan tadi, alhamdulillah. Ya karena itu tempatnya kunut naziila, ya, kunut naziila, kunut yang dilaksanakan ketika turun sesuatu peristiwa yang besar, ya peristiwa yang eh, apa namanya eh, besar yang mengharuskan kaum muslim untuk minta kepada Allah dengan sangat. Dan ketika panjenengan berdoa itu dengan sungguh-sungguh merasakan bagaimana penderitaan mereka saudara-saudara kita. Ya, jangan sekedar amin amin. Tapi memang Benar-benar munajat kepada Allah, ya. peristiwa sah tadi, ya. minta kepada Allah dengan hati yang tunduk khusyuk ya. supaya Allah benar-benar ya, euh, menyelamatkan saudara-saudara kita. Ya. Tidak, tidak, tidak mengatakan, hanya mengaminkan saja ya hanya mengaminkan saja. Ya itu pun bukan namanya kunun anzilah. Bukan namanya kunnazilah ya. Ya kan kunun kunun nazilah itu di salat ya. Tapi doa ya yang sifatnya nazilah, ada perkara yang besar tadi. Bukan kunun nazilah. Tapi doa, doa keselamatan secara umum. Ya. Gitu, Pak. Cukup misalnya Pak ya. Ya, sudah masuk waktu Isya, yang mudah-mudahan bermanfaat dan pernabinya saya mohon maaf subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh